Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ikhwati fi Allah Rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita tentang al-khawarij terorisme yang berasal dari kebodohan bahwa perlu kaum muslimin mengetahui cara dan berbagai macam Merah alah Etapa demi etapa Tahapan demi tahapan Yang dilakukan Oleh mereka untuk Menjaring Dan membentuk Orang-orang yang mereka persiapkan untuk aksi terornya diketahui untuk kita hindari dan waspada darinya maka tahapan mereka yang pertama adalah yang mereka istilahkan marhalatul tanfir Marhalatul Tanfir, mereka mengajak anak-anak muda untuk kemah atau rehlah ke gunung atau hutan atau semisalnya, kemudian disampaikan kepada mereka tentang jihad. Keutamaan jihad, fadilahnya, surga dan kenikmatannya, segala macamnya. Demikian dibakar dan dikobarkan semangat mereka untuk berperang. Sehingga terciptakan kondisi di mana anak-anak muda ini siap dan senang dengan yang namanya jihad. Amalan Islam yang tertinggi. Demikian dalam daurah-daurah mereka yang secara tersembunyi secara sirriyah mereka ciptakan pemikiran yang mereka tanamkan pemahaman bahawa Muslim harus berjihad Jihad amalan tertinggi Kamu ingin surga, jihad Demikian seterusnya Siap Mereka mendambakan dan berharap jihad Pindah mereka ke marhalah etape yang kedua Yaitu yang mereka istilahkan Marhalatut takfir Pengkafiran Kepada masyarakat Muslim Pengkafiran Kepada secara khusus Pemerintah-pemerintah Muslim yang ada Kafir Aparatur negara Tauhud, Kufar Kita berada di sistem Yang kafir Pemerintahan yang dikelilingi dengan kekufuran, udah bicara kesana kemari Yahudi konspirasi Zionis ini itu Amerika dan seterusnya sudah. Mereka giring dan mereka bentuk agar orang-orang ini tertanam. Pada diri mereka bahwa masyarakatnya kufar, pemerintahnya kufar, sehingga harus diperangi. Perang sudah siap pada perhala yang pertama sudah mereka siapkan. Makanya kata Imam Ibnu Qaffir, rahimahullah. Allah tidak akan berikan kepada mereka kejayaan. Tidak akan Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Karena jika itu ada pada mereka pasti yang mereka lakukan pengerusakan dan pembantaian, pembunuhan di sana sini. Kenapa? Karena telah tertanam terdoktrin pada diri mereka bahwa masyarakat Telah kufar mujtama Yang ada Di sekitar mereka Sudah kufur Kufar dan Sudah keluar dari Islam Tidak mungkin Bisa dibenahi, tidak ada perlunya Didakwai, tidak ada Tersisa Kemungkinan Kecuali mereka harus Dibumi hanguskan habiskan semuanya Dibunuh Hanya itu satu-satunya alternatif Untuk menghadapi Masyarakat yang ada ya, Kalau itu punya kekuasaan Akan berhabis kehidupan ini Habis kaum muslimin Ini Tahapan yang kedua Terlebih ketika <tuh> terjadi uh, tragedi di negeri sana ataupun sini. Mereka lebih leluasa untuk membentuk anak-anak muda ini. Ini dulu tahun 80-an kita ingat kejadian Afghanistan perang Afghanistan dengan leluasa mereka memanfaatkan itu jihad perang Afghanistan Rusia begini begini komunis lalu kemudian ketika terjadi Bosnia perang di Bosnia mereka manfaatkan pula untuk merekrut sebanyak mungkin anak-anak muda. Setiap kali ada Momen-momen semacam itu Manfaat besar bagi mereka Untuk dapat menjaring anak-anak muda Marhala yang ketiga yang mereka istilahkan Testir Yaitu Bergerilya Bergerak di bawah tanah ini Mereka lakukan Kalau di zaman kita Kira-kira tahun 90an Secara rahasia Dan penuh ketertutupan Mereka bergerak dan bergerilya di mana mereka telah diberi fatwa oleh tokoh dan pembesar-pembesarnya tentang halalnya darah kaum muslimin yang telah dikafirkan tentunya ini masyarakat kufar apalagi orang-orang kufar baik itu yang mu'ahadin ataupun mustakmanim yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah yang ada ketika masuk ke negeri kaum muslimin dan yang semacam itu yang ditanamkan oleh Sayyid Qutb dalam banyak kitabnya, terutama Ma'alim Fitriq sengaja dia mempersiapkan generasi yang mengkafirkan seluruh masyarakatnya dan telah ditanamkan Cinta perang dan jihad pada mereka Kemudian Syiriyatut Tandim Dengan penuh kerahasiaan Mereka bergerak Bergerilya Dalam dakwahnya Marhala yang keempat yang mereka namakan Dabrir Dabrir Ketika di marhala ketiga Mereka sudah melakukan secara sembunyi-sembunyi Aksi-aksi teror Pemboman Penculikan Pembunuhan Ikhtialat, bunuh, kemudian lari, menghilang, tembak, kemudian lari mereka pelakunya atau pemboman di sana, sini. Sudah, sehingga orang banyak mengecam dan mengingkari, pindah mereka ke marhala yang keempat yaitu Dabrir. di mana mereka melindungi pelaku-pelaku itu dengan sekian udzur bahwa itu karena kekecewaan bahwa itu karena kecemburuan terhadap agama wa itu karena begini karena begitu diberikan sekian sehingga mereka menjadi orang yang tidak tercela dan terlindungi dari tuntutan-tuntutan hukum yang ada marhala kelima yang mereka sebut taswir taswir di mana mereka ini memagari aksi dan perilaku kelompoknya seakan semua aksi itu berangkat dari cinta jihad berangkat dari pembelaan murni terhadap agama terhadap dakwah jauh mereka itu dari uh, adanya hubungan dengan yahud atau negara-negara kufar. Tidak ada sangkut pautnya. Mereka dengan musuh-musuh kaum muslimin. Karena orang akan semakin tahu. Dan itulah kenyataannya bahawa mereka ini buatan kufar. Dibuat oleh orang-orang kufar. Dibiayai dan didanai besar-besaran oleh mereka. Mereka sengaja untuk merusak Islam dan kaum muslimin dari dalam. Wa ila dari mana mereka biaya sebesar itu? Persenjataan alat-alat berat dan seterusnya. Semua ini buatan Yahud orang-orang Yahudi. Seperti yang terbukti dalam beberapa bentuk eh, pengakuan bahkan dari sebagian orang kufar itu atau bahkan lebih dari itu seperti yang telah dijelaskan oleh Raja Abdullah Ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala. Al Muhim ini lima tahapan yang mereka lalui dalam membentuk kelompok dan generasi yang siap melakukan aksi-aksi terornya. Jika itu kejahatan dan pengerusakan teroris Khawarij maka ada di sana asbab sebab. Yang mengakibatkan orang itu terjebak dan jatuh dalam pelukan mereka. Sebab yang pertama dan sebab terbesar itu bisa terjadi adalah Al-Jahl Bidin. Karena jahil Kejahilan orang Tentang agama Mudah tertipu Dengan penampilan Dengan jihad Dengan ini Fulan mujahid Fulan ini pembela Islam Masya Allah, dan seterusnya Gak ngerti khawarij itu apa Pemahamannya bagaimana celaan yang ada di dalam sunnah, tahdid para ulama dan aima terhadapnya. Nggak, saya nggak faham, tidak tahu menahu duduk permasalahannya jahil, hanya mengandalkan perasaan dan mengikuti segala ajakan. Dan seruan Yang disuarakan padanya Dan kejahilan Ma'ruf Betapa itu merusak Seseorang Cukup sebagai kejahilan itu celaan kata alim Nabi Thalib di mana orangnya yang jahil yang berada padanya berlepas diri darinya enggak mau dikatakan dia jahil enggak terima mana ada orang jahil bangga atau mengakui iya saya jahil orangnya pun tidak mau mengakui kalau dia jahil padahal dia jahil menunjukkan betapa tercelanya kejahilan itu hata orangnya pun tidak mau mengakui. Dan cukuplah ilmu itu kehormatan, kemuliaan di mana setiap orang mengaku punya ilmu walaupun dia tidak memilikinya. Tapi bangga dan senang dengan ilmu. Kejahilan. Kejahilan bisa membunuh orang menghancurkan dirinya sendiri makanya dikatakan al jahil aduliner se kejahilan itu musuh bagi dirinya sendiri merusak dirinya sendiri menghancurkan dirinya sendiri karena kejahilannya miskin kita tahu kisah pembunuh 99 orang ketika datangi rohib jahil aku mau bertobat gini gini, gini. Gak ada tobat bagimu kamu sudah terlalu banyak dosa Muduh 19 orang Lihat akibat kejahilannya Dibunuh dia Akhirnya mati karena kejahilannya Tapi lihat seorang alim Ketika didatangi oh Pintu tobat Selalu terbuka bagimu Bertobatlah kepada Allah benar-benar Allah maha pengampun ini, ini, Pindahlah ke desa lain dan seterusnya jahil adu Aduhu nafsi Untuk dirinya sendiri musuh Tanpa dia sadari Dengan kejahilan itu dia telah merusak Dirinya Merusak dirinya dalam muamalahnya kepada Allah Merusak dirinya dalam muamalahnya kepada ikhwanuh Saudara-saudaranya Kaum muslimin Jahil. Allah ketika sebutkan tentang ilmu Allah katakan kulhal ya'astwil ladina ya'alamun awaladina la ya'alamun. Katakan apakah sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan sengaja Allah sebutkan maknanya takrir, Stephen takriri penetapan penjelasan dari Allah bahwa tidak akan pernah sama yang namanya ilmu dengan jahl jauh berbeda. Antara si alim Dengan orang yang jahil Tidak ya akan sama di sisi Allah SWT Manusia Terciptakan dalam keadaan tidak ada ilmunya Innahu kana tholuman jahula. Allah sebutkan tentang manusia itu banyak kedzalimannya, banyak kejahilannya. Jahula sigah mubalaghah. Artinya penuh dan banyak kejahilan dia. Makanya dia butuh ilmu, ilmu al-mufassal. Ilmu yang terperinci Untuk mengangkat Kejahilan-kejahilan dia Terkadang dia anggap itu baik Terkadang dia anggap itu benar Padahal itu madhorot dan kejelekan Makanya Rasulullah perumpamakan di Disulai Muslim Orang jahil itu seperti serangga Ketika seorang menyalakan api di malam hari dingin begitu api nyala serangga-serangga kecil ini langsung berebut dengan cepatnya ingin terjun ke api dengan yakinnya di situ dia akan hangat dengan yakinnya dengan pastinya dia akan terbebas dari dinginnya malam padahal di situ dia hangus terbakar habis sudah Yang membuat api tahu Dan faham Berusaha menghalau Agar menjauh serangga-serangga ini Jangan nanti terbakar Karena iba Rahmat Tapi serangga Tidak mau tahu mana tahu serangga Tetap dia berkerumun dan masuk Ke api itu Begitulah orang jahil Kamu ingatkan Kamu nasihati kamu perdengarkan padanya kaset kamu beri padanya tulisan enggak mau tahu sudah tetap kengkeng -keng pada pernyataan dan amalannya padahal di situlah hancuran dia al-jahil merusak bahkan pada dirinya sendiri kejahilan kalau bukan karena ilmu syar'i. Kata Hasan al-Basri. An-nas mitlul daha'im. Manusia seperti binatang. Tidak ada beda. Bahkan melakukan sesuatu yang bahkan binatang pun tidak melakukannya. Manusia. Mana pernah ada kamu melihat binatang jantan kawin dengan binatang jantan, betina dengan betinanya? Tak ada. Tapi manusia dan sekian banyak yang lainnya. Laulala elem, la kanan nas mitulul bahaim. Kalau bukan karena ilmu syar'i, tak ada nilainya manusia tidak terhormat, tidak terangkat. Jahil. Makanya Allah selamatkan orang-orang yang Allah selamatkan karena ilmu. Kita tahu di masa Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah Berbagai macam fitnah itu dahsyat Terjadi Salah satu fitnah yang cukup besar Dan sangat dahsyat Adalah fitnah khawarij Bukan hanya Jahmiya mu'tazila khulkul quran Tetapi khawarij pun cukup besar fitnahnya di masa itu Dan Baghdad tidak jauh letaknya dari kampung dan markas mereka yaitu kota Harura yang dinisbatkan kepadanya Haruriyah Khawarij Allah selamatkan seorang imam seorang alim seorang muslim Abu Dawud As-Sijistani Rahimahullah Sulaiman Ibnu Ash'az Rahimahullah Tidak terfitnah Tidak terpengaruh Tidak tertipu Oleh slogan-slogan mereka Dan Syubhat mereka yang begitu Kental dan kuat Kenapa Allah selamatkan beliau? Asbab ada sebabnya. Karena ilmu. Beliau terus menuntut ilmu dan belajar ilmu kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal di Baghdad. Sementara sekian banyak orang terseret, tersedot mengikuti kaum Khawarij ini yang hak ini mujahidin. Haula, rijali, ini baru orang-orang laki, pemberani, gentleman. Abu Dawud tidak terpengaruh. Beliau tahu sosok Ahmad ibnu Hamzal, ini yang beliau pegangi. Ilmu ada padanya, Imam Ahmad. Maka terus beliau. Bersama Imam Ahmad Terus mengikuti Imam Ahmad Bahkan meniru segala sesuatunya kepada Imam Ahmad Sampai-sampai Para ulama sebutkan Kana yushabbahu Abu Dawud bi Ahmad Abu Dawud itu diserupakan dengan Imam Ahmad Gerak-geriknya Tutur katanya, amalannya, ininya. Orang kalau melihat Abu Dawud pasti ingat orang ini kayak Imam Ahmad. Dan itu iktidah untam, sulitolad dan yang utuh dan sempurna, bahkan sampai gerak geriknya ininya yang diistilahkan oleh para ulama salaf fil haddi was-samt fil dalli wal haddi dalam gerak-geriknya dalam ininya yushabbah sampai diserupakan Dan itu terus beruntun wa ahmad kana yushabbah bi waqi' Imam Ahmad diserupakan dengan Imam Waqi' Ibnu Jarrah Imam, seperti tadi dalam gerak geriknya ininya ditiru segalanya oleh Imam Ahmad sehingga orang melihat Ahmad mengingatkan mereka kepada waki. Wakana waki Yushabba Bisufian, waki diserupakan dengan Imam Sufyan Athari dalam gerak geriknya ininya. Wasufiyan Yushabbah Bi Alqamah Sufiyan pun diserupakan dengan Alqamah Nakhai Wa Alqamah Bi Yazid Alqamah diserupakan dengan Yazid Yazid yushabbah Bi Aswad Al-Nakhai Wa karena Aswad yushabbah Bi Ibn Mas'ud Aswad diserupakan dengan Ibnu Mas'ud sahabi Abdullah bin Mas'ud wa kana Abdullah ibnu Mas'ud yushabbahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya gerak-geriknya ibadahnya ininya tutur katanya senyumnya segalanya orang melihat Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu begitulah a'immah ha ilmu mereka toladani dan mereka ikuti seorang alim. Maka Allah selamatkan Abu Dawud. Terbukti. Bukan hanya selamat begitu saja. Abu Dawud keluarkan kitab. Akhbarul Khawarij. Akhbar maksudnya riwayat-riwayat. Hadith-hadith yang mencela dan mentahdir Tentang kaum khawarij Salah satu karya Imam Abu Dawud. Rahimahullah Ilmu karenanya Allah selamatkan Banyak Yang terjebak dalam syubhat kebedaan dan hizbiyah Bisa babil jahil, bidin, bil ilm, karena jahil. Makanya kisah Yazid al-Faqir, maruf. Yazid al-Faqir ini tokoh warid, asalnya. Sampai dia dan komplotannya bersiap untuk. Perang yang mereka istilahkan jihad Mereka umrah terlebih dahulu Lalu kemudian mereka ke Madinah Ke Masjid Rasul SAW Di dalam masjid Beliau mendengar Seseorang Bicara, ini ceramah. Beliau adalah sahabat Rasul Jabir Rasulullah Taala Anhu tentang hadis jahannamiyin Muslim muahidin yang di atas tauhid terus banyak dosanya dan Allah kehendaki untuk diadab di akhirat <tuh> Indraka dengan batasan waktu tertentu yang Allah inginkan lalu mereka dikeluarkan dari jahannam dalam keadaan mereka hangus. Seperti bara. Seperti arang. Lalu dimasukkan ke sungai kehidupan. Bersih mereka kembali hidup. Putih seperti kertas. Lalu Allah masukkan ke dalam jannah. Al-Muhim. Mendengar itu. Yazid Al-Faqir. Mengingkari. Karena enggak sesuai dengan. Keyakinan. Khawarij. Mana mungkin orang masuk neraka dikeluarkan Neraka sudah neraka Adab selamanya abadi nah. Berdiri dia Dia datangi jabir Dia sampaikan bagaimana Engkau katakan demikian Sementara Allah Telah sebutkan Lihat bahawa dalil Tapi jahil Walau tahu um. Memahami dalil yang benar itu seperti apa? Allah sebutkan dalam Quran, Rabbana innaka mantudkhilinnar faqat akhzaita. Wahai Rabb kami, orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh kamu telah hinakan mereka, sudah enggak akan dimuliakan lagi. Tidak akan dikeluarkan apalagi dimasukkan Surga kemudian Allah pun sebutkan Di Quran Tentang penghuni neraka Kullama aradu an yakhruju minha U'idu fiha Tiap kali mereka Ingin keluar Dari neraka Dikembalikan kembalikan lagi Mereka ke dalam neraka Dan azabnya Ayat Quran tapi lihat seorang alim ilmu kata Jabir antara kroul Quran kamu baca Quran enam nah. bukankah kamu melewati ayat ketika Allah menjanjikan kepada Rasulnya azza ayat bahasa Korop buka Mahmuda tempat martabat yang terpuji yang agung dan itu adalah syafaat yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk mengeluarkan muwahidin yang diadab di dalam neraka Lalu beliau sempatkan hadis tadi Ilmu Adapun ayat-ayat itu tentang kufar bukan tentang muslimin Dan Itulah kejahilan mereka ayat-ayat tentang orang kafir mereka comot, mereka ambil, mereka terapkan kepada muslim Karena gak punya ilmu Maka kata Yazid Al-Fatir Kepada orang-orangnya, komplotannya Kalian telah dengar penjelasan dari orang ini Yang dia merupakan salah satu sahabat Rasulullah Yang tidak akan mungkin berdusta atas nama Rasulullah Celaka kita kalau tidak mengikuti dia Dia lebih paham Mundia muridnya Rasulullah SAW Lalu bertobatlah Yazid Al-Fakir Dan jadi baiknya buat mereka dia Dan seluruh yang bersamanya Kecuali satu orang Yang memang telah Allah tetapkan baginya Kehancuran dan celaka Tetap berisi kukuh pada Pendapat khawarijnya Memisahkan diri Lihat kejahilan Makanya hanya dalil enggak cukup. Lu ada ayatnya enggak cukup. Lu hadis tidak cukup. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wal jahlu da'un qatilun wa syifauhu amran fit tarkibi Nasun min kitabin aw min sunnatin wa tabi budza kal alimur Kejahilan itu penyakit membunuh, merusak. Obatnya dua. Yang keduanya sama. Nas dari Quran Nas dari sunnah Tetapi tidak cukup kata Ibn Al-Qayyim Tobibnya Seorang alim Rabbani, seorang alim ahlus sunnah Seorang alim salafi Obat tidak akan menjadi obat Bahkan bisa menjadi racun Pembunuh Kalau tidak ditangani ahlinya Soh Akan mematikan Orang tuamu sakit? Apa misalnya entah jantung, diabetes, apa? Kamu ambil obat semaumu di apotek, beli semaumu sendiri. Kamu campur, kamu ini, obat kamu berikan. Bisa mati orang tuamu. Kamu ngasih obat padahal. Permasalahannya kamu bukan ahlinya. Gak ngerti apa boleh obat ini dicampur dengan itu. Kalaupun boleh berapa dosisnya masing-masing. Perlu ahli, harus ditangani, dibimbing oleh ahlinya. Ayat pun demikian, obat, hadis pun obat, tapi harus ditangani ahli, dibimbing oleh seorang alim. Kalau nggak bisa merusak, karena kejahilan orang, mereka mengkafirkan masalah takfir. Masalah besar Tidak berhukum dengan hukum Allah Tauhud, Kufar Banyaknya riba Bank-bank Yang ada bermuamalah Dengan riba haram Ini dosa besar Kafir Dikafirkan, dikafirkan, dikafirkan Karena kejahilan Perlu bimbingan seorang alim Perkara kufur Perkara syirik Masalah besar Lawan dari iman Lawan dari tauhid Gak segegabah itu Gak boleh sembrono itu Orang memfonis Kufur ini, musyrik ini Sementara dia sendiri gak tahu menahu Apa itu kekufuran Apa itu kemusyrikan Karena perkara besar Bukan perkara enteng Sebagaimana seorang muslim Diketahui pasti Jelas seperti di matahari Di siang bolong dia itu Muslim dengan syahadatnya, subhanallah ilallah Allahumma asalamualaikum Muslim dia, maka tidak boleh keluar, tidak boleh dikeluarkan dari keislaman dia kecuali juga dengan suatu yang jelas, yang nyata, gamblang. Mereka-mereka ini yang memfonis pengkafir ini itu. Hatta kitab-kitab tauhid pun tidak pernah mereka hattamkan, enggak pernah belajar kepada para ulama, sabar duduk, mempelajari tauhid, mempelajari aqidah, enggak pernah hal-hal yang mengeluarkan orang dari imannya, dari tauhidnya kekufuran apa saja itu, apa syarat-syaratnya apa mawaniknya penghalang-penghalangnya karena tidak semua pengkafiran orang kalaupun itu pengkafiran artinya sesuatu yang bisa mengkufurkan orang kalaupun itu ada belum tentu menjadikan orangnya kafir mesti ada syarat-syarat terpenuhi padanya Terbebas dia dari mawane, Sekian penghalang. Yang karenanya orang tidak bisa difonis atau dihukumi. Kafir karenanya. Karena mungkin jahil. Karena mungkin ini muawil. Karena takwil. Dan sebab-sebab yang lainnya. perkara besar. Makanya di di nasehatkan oleh para ulama seperti disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Layak juzul jahil, an ya takalam fimasa il fimasa ilmil kibar, nggak boleh seorang jahil berbicara dalam permasalahan-permasalahan ilmu yang besar, bahkan bukan permasalahan kecil, permasalahan kecil aja nggak boleh, apalagi ini permasalahan besar yang berakibat Besar orang sudah teranggap Non muslim Lah kan banyak Konsekuensinya Berarti istrinya sudah tidak halal bagi dia Berarti Berarti sekian banyak konsekuensi hukum Masalah besar Maka gak boleh Sembarangan Jika dia takut kepada Allah Gak boleh berbicara Hendaknya orang yang takut kepada Allah Menahan lisannya Untuk Agar dia tidak berbicara Dalam permasalahan yang itu di luar kapasitas dia Di luar keilmuannya Di luar kemampuannya Beliau juga sebutkan adapun orang-orang jahil atau individu-individu yang ada dari kaum muslimin bahkan yang pemula dalam penuntut ilmu pun tidak boleh ikut serta membicarakan dan memvonis orang itu telah kafir Sementara dia tidak faham kaidah-kaidahnya Dan ilmu dalam perkara ini Demikian pula Al Imam Ibn Baz rahimahullah Menasehatkan Alaman lam tersah kodamuhu fil ilm Alla yakhudha fi mitli hadihil masail Yang belum matang Keilmuannya ibarat kakinya itu belum kuat dalam ilmu enggak boleh dia masuk dalam permasalahan-permasalahan besar semacam ini pengkafiran demikian Nasehat dan wasiat para aimah dan para ulama sunnah jahil. Kalau kamu amati, kalau kamu perhatikan, yes itulah intinya mereka itu juhala sebab pertama, gampang untuk dijebak dan Terjaring Oleh dakwah dan seruan-seruan mereka Karena jahil Miskin Makanya kata Ibn Jauzi Dalam Talbis Iblis Bahwa syaitan itu Mengatakan Kalau itu Orang jahil Ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsunya itu kami permainkan, gampang sekali kami main-mainkan, diseret kemana kesana, diseret kemari, diombang-ambingkan kesana kemari, semaunya syaitan, syaitan dari jin maupun dari manusia. Amma ahlul ilm, fathakiil alaihina. Tapi kalau itu orang yang berilmu berat. Untuk kami permainkan Gak bisa mereka gak Gak ada jalan untuk masuk Paling berat Bagi syaitan orang yang berilmu Makanya paling mereka harapkan Kematian dan kehancurannya Orang yang berilmu Karena segala syubhat mereka Akan dihancurkan dengan ilmu Oleh si alim Kata Ibn Josei, kalau itu dalam ibadah misalnya, lihat kalau orang jahil, gampang sekali nuruti setan, miskin dibuat mainan oleh setan, was-was dalam ibadahnya, udu, aduh, ini area suci ndak ini, jangan-jangan kena najis ini, apa nggak ada kotoran? Anu binatang kesini, anu najis hendak anu ini itu, was was. Dalam solatnya was was. Dalam bersucinya, aduh, sepertinya keluar satu tetes kencing. Sepertinya terasanya kayak keluar. Sepertinya angin tadi terlepas. Aduh. Datang gak ya untuk saya Aduh gimana ya Pengaruh nanti sholat gak sah Nanti sholat pun begitu Untuk Bertakbir saja perlu sekian menit Karena harus sesuai kata mereka Antara yang dia ucapkan Dengan yang dia niatkan dalam hatinya Harus klop bareng Kalau enggak, enggak sah kamu jumpai orang-orang semacam itu dipermainkan oleh syaitan. Allah. Allah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak jadi. Karena antara Allahu Akbar dengan niatnya dalam mati masih belum klop. Enggak sah izin. Begitu dia dipermainkan dalam ibadahnya. Kalau orang yang berilmu Paham ilmu Tidak akan bisa dipermainkan oleh syaitan Dia tahu dalam bersuci hadith rasulnya Jangan kamu batalkan Sampai kamu dengar suara Atau mencium bau Selesai Sepertinya keluar Biar sepertinya keluar Kamu tidak mencium bau busuk Kamu tidak mendengar suara angin keluar Berarti tidak batal kamu selesai dia tahu bahwa syaitan tidak akan bernasehat setinggi itu kepada dirinya artinya begini layaknya orang kalau membisikkan itu kepadamu, berarti kan orang yang ingin kebaikan untuk kamu berarti kan seakan dia ingin ibadamu benar dan baik jangan-jangan budukmu gak sah, diulangi lagi batal Bisa jadi Sholatmu gak benar begini Berarti dia bernasehat untuk <tuh> Kebaikan ibadahmu Untuk kebaikan Sholatmu Apa iya setan menginginkan itu kepadamu Mana ada Iblis dan syaitan Membisik-bisikkan kepadamu Untuk kebaikan kamu Dia ingin kamu kalau perlu kafir Kalau bisa kamu gak ibadah Itu yang diinginkan mereka Gak mungkin Sama sekali Mustahil Ada syaitan kok membisikkan kebaikan bagi kamu Supaya ibadahmu benar Supaya wudukmu sah, suci Gak mungkin ada Kalau emang gak mungkin ada Kamu sadari Mana mungkin dia membisikkan kamu Maka bagaimana mungkin Kamu mendengar bisikan-bisikannya Orang yang berilmu yang jelas karena kejahilan Jauh dari ilmu Jauh dari para ulama Tidak ada di mereka ulama siapa? Ulama syariat yang ada di mereka siapa? Tidak satu pun semua mencela mereka, semua mentahdir mereka, Albani, Bin Baz, Uthaymin, Fauzan dan masyai sunnah yang lain. Perkara yang kedua adalah. yang menjerumuskan mereka ke dalam jaring mereka adalah hawa hawa nafsu Allah sebutkan Iyat tabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus Mereka itu hanya mengikuti dugaan-dugaan Wa ma tahwal anfus Dan yang diinginkan oleh hawa nafsunya Rasulullah pun Ketika menyebutkan ketika Kolbu Telat dikuasai Oleh hawa nafsu Wal'iyadu billah La ya'rifu ma'rufan Wa la yungkiru mungkaran Illa ma ushribu min hawa Dia tidak tahu yang ma'ruf dia tidak tahu yang mungkar Bagi dia semua itu Kemauan hawa nafsunya sendiri Apa yang baik, yang ma'ruf Yang dia senangi Kalaupun itu dicela Dilarang oleh Allah dan Rasul Apa yang mungkar bagi dia Yang tidak dia senangi Kalaupun itu diperintah Allah Diajarkan Rasul Dijelaskan ulama Mungkar bagi dia Hawa nafsunya yang tentukan segalanya, bukan ilmu. Walat tabiil hawa fayudillahka an sabillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hawa orangnya. Sudah tidak menimbang segalanya dengan ilmu, tetapi bagi dia hawa nafsulah yang segala galanya. Jika dua ini bertemu, maka itulah balak. Sudah orangnya jahil. Wa hawa nafsu ada padanya. Sempurna balaknya sudah. Hawa nafsu. Yang diikuti. Hawan muttaba'a. Tidak bisa. Untuk kamu berharap. Menasehati Atau Berbicara baik dengannya Hawa Menutupi Mata seseorang Menutupi telinga seseorang Bahkan menutupi kolbunya Sehinggalah Yupsirul haq Karena orangnya tidak akan bisa melihat kebenaran Akibat Bosa Dan kemaksiatan yang ada padanya Al-Hawa Makanya Allah memerintahkan Rasulnya Untuk berhukum Dengan yang Allah turunkan Fahkum bainahum bima Anzalallah Berhukumlah Hukumi mereka itu dengan yang Allah turunkan kepadamu Wahyu Ilmu Kata Ibn Abbas Walam yakulillah bima ra'aid Allah tidak katakan dalam ayat ini dengan pendapatmu, pendapat Rasul S.A.W. Allah enggak perintahkan beliau fahkum bainahum bimaro'ait, berhukumlah, selesaikan urusan mereka dengan pendapatmu, menurutmu bagaimana, selesaikan. Tak. Tapi yang Allah katakan kepada Rasulnya bimaan zallallah dengan yang Allah turunkan wahyu. Ilmu Syariat Bukan menurutmu Menurut anak begini Menurut saya begini Bagi saya gini. Waman anta Siapa kamu Rasul saja Allah perintahkan kepada beliau Untuk berhukum dengan yang Allah turunkan Para malaikat pun Kata Ibnu Battah Ditolak oleh Allah pendapatnya ketika mereka mengungkapkan sesuatu dengan pendapatnya ketika Allah sebutkan dalam Quran di awal-awal Al-Baqarah Kalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusbihu bi'amlika wa nuqaddisulak ini ra'yu malaika pendapat para malaikat alaihi muslimin Bagaimana ya Allah engkau mau jadikan di muka bumi ini Khalifah Manusia Mereka akan bikin kerusakan Mereka akan saling menumpahkan darah Saling membunuh Adapun kami para malaikat Bertasbih Selalu bertikir kepadamu Mensucikan engkau Menukut <tuh> disulat Apa yang Allah katakan kepada para malaikatnya Kala ini, alamu malah takalamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu ditolak oleh Allah. Pendapat mereka. Ini arah, ini alamu malah takalamun. Aku ketahui sesuatu yang kalian tidak ketahui ada kemaslahatan besar. Ketika Allah jadikan Anak cucu Adam Di muka bumi ini Maka perkaranya bukan Al-hawa Tetapi ilm Yang kamu ikuti apa? Yang kamu pegangi ini apa? Ya fulan Yang membuat kamu berbicara kesana kemari berani memberanikan diri lancang menyentuh perkara-perkara besar urusan-urusan besar yang itu adalah haknya para ulama dan a'imah Hawa Kejahilan dan al-hawa Menyebabkan hati itu bisa tertutup Karena kejahilan, karena hawa nafsu, orang terhalang untuk mengikuti ilmu. Karena kejahilan, karena hawa nafsu, orang akan terhalang untuk mengikuti para ulama, para aimah yang mengerti ilmu. Tidak mau. Nurut, nggak mau mendengar kepada alim imam bagi dirinya dirinya yang mengerti dan tahu segalanya ini hawa nafsu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga Pemisahan Antara umat ini terutama anak muda Dengan para ulama Dipisahkan Dijauhkan Dari ahlul ilm Karena mereka tahu dan sadar Yang akan merusak Planning dan rencana mereka adalah Ahlul ilm Dibongkar subhat-subhatnya Maka harus dipisahkan Anak-anak muda ini Dari para ulama Pada Dua Etapa pertama yang telah lalu tadi Marhala Tanfir Ketika mereka dipersiapkan Disuntik Dan didoktrin tentang jihad Jihad dan jihad Serta doktrin yang kedua Marhala takfir, pengkafiran Di saat itulah Digambarkan kepada mereka Bahwa para ulama-ulama yang ada Adalah hamba-hamba dunia Makan harta dengan cara batin Fulan dan fulan Aima dan para ulama itu ada di ketiaknya kerajaan Mereka itu anteknya Zionis Jangan bisa dipercaya Berfatwa Demi kemaslahatan kufar Habis sudah para ulama Sehingga Umat tidak lagi percaya Tidak lagi Memberikan amanat Kepada para ulama itu Tidak bisa dipercaya Kufar Siapa yang bisa dipercaya Bin Laden Aiman Zawahili Wa ilah bakar bagdadi Wa ilah fulan dan fulan Cuhala Yang tidak tahu menau tentang syariat Allah SWT. Dipisahkan Sebab Ketiga Yang karenanya mudah orang itu terjerumus ke dalam teror dalam terorisme jaringan mereka. Dan kamu lihat, enggak akan ada satupun dari mereka menghormati ulama yang ada di lisannya celaan kepada para ulama. Apa ah, Al-Albani itu tukang jam? Enggak ngerti ilmu. Apa Bin Bas buta orangnya? Paham apa? Enggak ngerti. Politik dan kekinian Gak ngerti Zionis itu seperti apa Mozart itu sana kemari sudah Orangnya buta Mereka itu hanya ngerti kitab Ngajar kitab Kitab kuning Kitab ini VT Tapi yang dibutuhkan umat Ini itu mereka gak paham Gak tahu menau Sengaja dipisahkan Karena kalau umat rujuk dan kembali kepada para aima dan para ulama Akan selesai segala syubhad dan kerancuan-kerancuan yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh mereka Sebab yang keempat adalah lemahnya atidah Lemahnya Akidah terkhusus Dalam bab ini Akidatul wala wal barok Akidah wala dan barok Siapa yang dia cintai Siapa yang dia loyal padanya Siapa yang dia benci, siapa yang harus dia tinggalkan, umat dalam keadaan lemah dan tidak tahu menau. Dasar-dasar ini, padahal itu pokok iman. Yang karenanya terbentengi agama dan umat ini. Benteng yang sangat kokoh, gak akan bisa kemasukan lawan, musuh. tapi begitu itu tidak difahami dan tidak diamalkan dengan benar bagikan benteng tadi telah roboh hancur berkeping-keping maka dengan mudah musuh akan masuk menghancurkan dan membarak-barakan isi benteng wal siapa orang yang bisa kamu dekati Siapa orang yang bisa kamu percaya Kamu berikan ke siapa kepercayaan kamu untuk agamamu ini Aqidah yang lemah Menjurumuskan umat ke dalam Jaringan-jaringan teroris Hawaric authaqu ural iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah Rasulullah sebutkan tali iman yang terkuat adalah cinta karena Allah benci karena Allah Kamu cintai orang karena kesolehannya, istiqomahnya Kamu dekati, kamu cintai, kamu sayangi, kamu bela kamu benci seseorang karena kemaksiatannya dan penyimpangannya Karena kesesatannya Kamu jauhi Kamu benci Tali iman yang terkuat Tapi ketika ini lemah enggak diketahui siapa kawan, siapa lawan Orang cenderung dengan mudahnya pasang telinga Atau pasang penglihatannya Membaca segala sesuatu yang ada di depannya Mendengarkan segala sesuatu Tanpa dia bisa seleksi Apakah ini orang yang pantas dia dekati dia dengar Atau sebaliknya Lemah Padahal kenikmatan Allah Yang sangat besar Ketika Kebenaran itu Allah Perintahkan Untuk disampaikan oleh orang yang mereka ketahui Allah sebutkanlah, kata jahaku Rasulun min an fusikum, Azizun aleimahani tum harisun aleim bilmuni naraufur rahim. Telah datang Rasul dari diri kalian, dari diri kalian, dari Quraisy, dari Bani Hashim. Kalian tahu siapa Rasulullah SAW dari kecilnya dewasa bersama kalian dengan kalian tahu kejujurannya amanatnya sehingga nggak ada alasan untuk mereka tolak dakwah. Kenapa? Kalian tahu siapa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam? kenikmatan Allah tidak Allah jadikan risalah itu turun kepada orang asing gak dikenal entah dari mana tiba-tiba datang ke Mekah menyampaikan wahyu ini, entah siapa terus kamu ini bagaimana kejujuranmu, muamalahmu keseharianmu, mereka gak tahu menahu kan berat untuk mereka terima dan nah, sementara ini main anfusikum dari orang kalian sendiri. Orang yang kalian tahu. Makanya kata Ibn Mas'ud di mukadimah Sahih Muslim akan datang masa di mana setan akan datang Mendatangi majlis-majlis kaum muslimin Dan menyampaikan mereka Kala Rasulullah, Rasulullah Rasulullah bilang begini Rasulullah bersabda begini Ketika mereka pulang Mereka katakan Kami telah dengar ceramah dari seseorang Yang kami tahu wajahnya Tapi kami tidak tahu siapa namanya bahkan kesehariannya bagaimana akhlak orang ini ibadahnya agamanya akidahnya manhajnya seperti apa Tidak tahu menahu mereka lalu kok bisanya dia percaya dipercaya untuk membentuk agama dia dengan ceramah-ceramah yang dia dengarkan atau tulisan-tulisan yang dia baca Kemana kamu mengamanatkan itu? Kata Imam Al-Auzai: Inna ma dinuka fandur amman takhud wabimantak tadi. Agamamu perhatikan, lihat dari siapa kamu mengambilnya kepada siapa kamu itu bersuri tola dan. Kamu berpanutan kepada siapa? Orang yang kamu enggak kenal. Mas hanya gelarnya seorang syekh, seorang ustadz, seorang ini. Wala kamu tahu menau Enggak kamu kenal. Datang entah dari mana, dari sana, sini. Tidak diketahui bagaimana manhaj dia, bagaimana akidahnya. Perjuangannya Untuk membela sunnah Memerangi bid'ah dan hizbiyyah Tidak diketahui Semudah itu orang memberikan kepercayaan Kata Imam Malik Dinuka innama huwa lahmuka wadamuk Agamamu itu Darah dagingmu Segala-galanya Gampangannya Siapa yang berani Apa ada orang mau Kalau tiba-tiba ada orang datang dari luar Atau dari Jakarta Dari Kalimantan Atau dari mana Baru hari itu dia ketemu Baru hari itu dia dengar Fulan datang Terus Dia gak tahu menau Nah apa berani kemudian Ini Ana Ada uang 100 juta Fondol Saya titip Untuk diputar Untuk dagang bisnis Nanti kita bagi 50-50 hasilnya Ada orang berani Cuma nilai 100 juta If Kalau 1 miliar Dalam keadaan dia gak paham Siapa orang ini? Wa'illah itu Ibn terkait putrinya Datang jamaah Atau orang dari mana saya Tuduk-tuduk datang Saya melamar putri bapak Saya senang sama siapa, mau saya minta Walah dia tahu Ini orang bagaimana Khayir, syar Atau seperti apa, dia tidak paham Oh iya, iya iya, saya terima Lamaranmu, kita Adakan akad nikah nanti Minggu depan apa ada? Orang akan hati-hati sekali. Oh ya zakah loker, nanti kita rembukkan dulu keluarga. Nah dari mana asalnya? Oh saya dari Surabaya misalnya. Dia tanya ke sana kemari orang-orang Surabaya. Kenal Fulan bin Fulan. Ya apa dia? Baik. Muamalahnya gimana? Akhlaknya, ibadahnya? Seperti apa dia Demi keselamatan putrinya yang gak gegabah Nerima sembarangan orang Itu semua urusan dunia Yang harta Yang putrimu Tiap dengan agamamu sendiri Apa pernah kamu tanya-tanya seperti itu Ini orang siapa ya Ada ceramah di masjid situ Datang da'i dari sini, dari situ. Siapa orang ini? Ada yang tanya-tanya begitu? Kehati-hatian dia. Dari mana dia berasal? Kayak apa akidahnya orang ini? Bagaimana manhajnya? Seperti apa pemikirannya? Gave dia. Menunjukkan setinggi mana nilai agama itu di mata muslim Ternyata Ma'al Asaf sangat disayangkan. Di mata banyak dari mereka. Lebih berharga hartanya. Dari agamanya. Nyata. Kalau masalah harta dia gak berani gitu kok. Hati-hati sekali kalau urusan harta. Putrinya lebih bagi dia. Dan itu kenyataannya. lemahnya akidatul walak wal barak dalam keadaan orang tidak tahu siapa yang dia bisa dekati siapa yang bisa dia percaya siapa yang menjadi rujukan bagi dirinya oh setiap orang bicara sudah dia percaya miskin dari lemahnya akidah itu mudah orang terjebak dan jatuh dalam terorisme dan khawarij sebab yang kelima adalah pada kenyataannya banyak pengaruh-pengaruh itu Muncul Membawa virus Syubhad Khawarij Akibat Safar Dan Rehlah Ke Negeri-negeri konflik Hampir banyak dari mereka Yang terseret kepada aksi-aksi terorisme ini adalah alumni Afghanistan pernah mungkin ke Bosnia atau semisalnya dari negeri-negeri itulah mereka ketemu mereka gabung dengan berbagai macam aliran dan pemahaman Lalu pulang membawa virus itu pada dirinya Lalu dia tularkan kepada yang lainnya Yang keenam adalah lemahnya Tanggung jawab terbiah dari para wali Wali bagi maulanya Lemahnya tanggung jawab terbiah Dari orang tua kepada anak-anaknya Tidak diawasi Dengan ketat Tidak dijaga dengan baik Diabaikan begitu saja Orang tua gak tahu menahu Anak dia itu ngaji kemana Siapa yang dia datangi Teman-temannya siapa Tidak dikontrol oleh orang tua atau walinya buku bacaannya apa yang dia baca karena semuanya akan membentuk jadi seperti apa anak ini pemahamannya dan apa yang akan dia lakukan semua ini bermula dari bahan bacaan dari yang dia dengar ceramah-ceramah Halakoh Orang tuanya tahu tahu Atau cukup bangga Si orang tua Karena diketahui anaknya ke masjid Anaknya alim Istilah orang alim Ini rajin ngaji Rajin ibadah Ikut pengajian sana Pengajian situ Ke siapa bersama siapa Orang tua tidak memberikan Perannya dalam Terbiah Semisinya dia bimbing Jangan, jangan kesana nak Gak baik Fulan itu begini, begini, begini, begini Jangan, jangan didengar Gak boleh Kitab ini jangan dibaca Penulisnya begini, begini, begini Bahaya, jangan kamu beli Baca ini Dengarkan yang ini Dibimbing lemahnya sisi tarbiyah dari orang tua mengakibatkan gampang anak-anak muda itu terjerat kepada jaringan-jaringan teroris. Tiba-tiba saja orang tuanya dikejutkan. Sudah bersama mereka, sudah beraksi ini, itu. Terkait itu pula yang ketujuh serupa adanya julasa usuh teman-teman jelek, orang-orang dekat yang buruk agamanya. Wal mar'u 'ala din khalili Rasulullah sebutkan orang itu tergantung seperti apa agama temannya Wa anil mar'ila tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi Pengin tahu orang tanya temannya seperti apa Tiap teman akan meniru seperti apa temannya yang dekat dengannya Rusaknya banyak anak muda Atau secara umum umat ini Akibat pertemanan jelek Berteman dengan khawarij Berteman dengan takfiri Orang-orang yang mengkafirkan semaunya tadi tanpa ilmu Jauh dari ilmu, hawa nafsu yang ada padanya Ditemani Didekati Kesana, kemari, keluar, masuk, datang, pergi Akibat pertemanan yang buruk Menjerumuskan orang dalam Kesesatan mas nas masalul jalisus salai wa jalisus su kabail misk wa nafikhil qir Rasulullah pun sebutkan permisalannya seperti penjual minyak wangi atau peniup api yang ini membawa kebaikan yang ini hanya memberimu celaka dan kejelekan teman banyak yang terpengaruh karena teman Wasahibu sahib Wasahib sahib Namanya teman itu menyeret Seperti sembrani Menyedot temannya Akan jadi seperti dia Temanmu seperti apa ya Kamu akan seperti dia Sementara dia adalah Khawari, sementara dia adalah Takfiri Ikhwan muslimin dan yang semisal mereka kamu akan jadi seperti mereka sebab yang ke-9 yang ke-8 mudahnya umat itu mendengar dan mengikuti berita-berita yang ada di sekelilingnya di mass media, cetak, elektronik Dan asik gemar mengikuti perkembangannya Internet, apalagi sekarang internet bisa dibuka dan diikuti oleh siapa saja dia ikuti informasi Berita ini, berita itu Begini, anu begitu Berita Allah alam kebenarannya Banyak kedustaannya Dia tersibukkan Dengan itu semua Dari mencari ilmu Belajar ilmu yang benar Tidak ada ayat yang dia hafal. Tidak ada hadis yang dia pelajari. Sibuk mengikuti berita. Koran, tabloid, majalah, website. Ini internet terus dia ikuti. Miskin termakan. Ada berita-berita itu. Tidak oh, bisa disebutkan dalam internet. Anak baru baca di... Website ini, ini begini ternyata, ini begitu. Sibuk mengurusi itu. Doe. Ini kayak orang hilang. Sementara dirinya sendiri tidak dia hiasi dengan ilmu yang mencukupi. Baik bagi dia untuk duduk. Datang ke majlis ilmu, belajar. Ayat. Satu, bagaimana penafsiran ulama dijabarkan begini begitu hadits rasulullah s. S. I. Tapi begitulah manusia. Imam Ahmad ketika mendapati banyak dari orang-orang yang datang di majlis beliau, beliau katakan kepada muridnya, layab qomin hum illa Robo'ohum Humusuhum Sudusuhum Usuruhum Mungkin tersisa dari mereka Yang banyak ini Seperempatnya Mungkin seperlimanya Sampai sepersepuluhnya Yang benar-benar mau Berjalan dengan ilmu Mau dinasih di Sisanya Berguguran rontok satu demi satu orang-orang yang Allah selamatkan dengan ilmu sedikit sudah nasihat sudah ini sudah ilmu disampaikan segala macam berapa yang tersisa yang mau dengar yang mau taat mendapat taufik dari Allah untuk kelanjutan ke depan dalam hidupnya enggak semuanya Al muwafak, man wafakohullah. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Nasyallaahu al min fa'dil. Sebab yang kesembilan adalah tidak rujuknya umat ini kepada ulama. Rabbanin. para ulama dan masyaih sunnah tidak mau rujuk ke mereka tidak mau mengembalikan segalanya ke mereka padahal Allah ajarkan itu kepada mereka walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum dalam An-Nisa Kalau saja itu dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulama Akan diketahui oleh orang-orang istimbat -orang istimbad istimbat istimbad, ahlul ilm Ulama Tapi tidak ada yang mau Siapa yang dari umat ini kemudian Sebelum dia melangkahkan kaki gabung kesana gabung kemari ikut ini ikut itu dia tanya dulu minta fatwa kepada ulama besar ibarul majayh apa boleh apa benar langkah semacam ini tidak ada lunturnya kepercayaan umat ini pemuda secara khusus kepada para ulama rebanin yang lebih dipercaya Komandan-komandannya Dan tokoh-tokohnya Yang dipercaya Atasan-atasan mereka Dalam perkara besar terkait Nyawanya Harta bendanya Harta benda orang lain Nyawa orang lain Orang-orang yang gak tau Menau tentang ilmu Tidak pernah dikenal Dengan keilmuannya dia percaya untuk menjawab, memberi fatwa dalam perkara-perkara besar di umat. Darah, nyawa. Siapa dia? Kalau saja umat ini rujuk kembali kepada para ulama, akan selesai dengan baik fitnah ketika dia awal muncul tidak diketahui oleh kebanyakan orang hanya orang yang berilmu yang tahu awal dia mau nongol sudah dibicarakan sudah ditahdir sudah diingatkan umat darinya ketika itu orang semua ngecam wah pemecah belah Wah ini Merasa paling alim sendiri Sok suci Suka nyalahkan orang Suka nuding kelompok lain Begini, begini, begini, begitu Habis sudah Giliran nanti Sudah ada korban Sudah pecah Permasalahan besar Banyak korbannya, banyak ininya Iya ternyata benar nah, Memang itu bahaya yang Jelek, ini Di saat sudah terlanjur Sudah kaset Ketika fitnah itu sudah berpaling Di belakangan hari diketahui oleh semua orang Saat itu gak ada gunanya kamu tahu Sudah banyak korbannya Tapi di awal Ketika ulama sudah berbicara Ketika mereka mengingatkan semua pada menyalahkan dan menuduh Semuanya menuding Perkara yang ke sebelas Ke sepuluh Adalah Intima Ikut Masuk Ikut serta dalam Kegiatan atau dalam Jamaah-jamaah yang ada Dan begitu banyaknya Ikhwanul muslimin Hizbut tahrir Jamaatul jihad wal hijrah Jamaah ini jamaah itu banyak sekali Cukup besar peranan kelompok-kelompok ini Untuk timbulnya generasi yang siap melakukan aksi teror Terutama ikhwanul muslimin Yang memang gelmar dan senang dengan aksi demo, demonstrasi kebencian Dan kecaman keras Kepada para pemerintah Para pemimpin yang ada Yang itu insyaallah Lebih lanjut akan kita kaji pada Sesi kedua nanti Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh